ingin terpisah selamanya aku dicubit manja Terima kasih Ma... semuanya nuwun. Ma... Alhamdulillah sore hari ini manja ya manja sekali manja. penontonnya ya. asal tawurannya nggak boleh manja <laughs> keoleh tawuran itu manja boleh. Boleh. boleh tawuran jangan ya terima kasih mas bama terima bang. kasih Tui Ratna ngupalapa luar biasa